apa teman-teman yang ada di luar sana. Jadi enggak cuma teman-teman yang di sini yang no, bisa nonton winner. Tapi ada yang kita bareng plus ya, kita hangout bareng. Hai, kita sapa dulu dong. Halo, halo. Hai. Jas mau ngomong enggak, Jas? Say, say hi, hi. Halo teman-teman yang uh, lagi lihat di YouTube ya. Halo, halo, halo. Oke. Okay. Eh uh, makasih banyak pokoknya buat semuanya. Thank you banget atas kehadirannya di sini tepuk tangan dong sekali lagi buat kalian semua. Simpah mati buat kalian. Iman jatuh cinta kepadamu Tapi aku tak punya keberaninya Untuk mengungkapkan perasaan aku Yang begitu hebatnya kepadamu Tiap malam ku memikirkan kamu Apakah kamu juga memikirkan aku Setiap malam Ku memikirkan kamu Jantungku Hanya akan namanmu Di sini ada emasnya nyanyi Ayo ke depan yuk Ayo nyanyi Ayo Oh malu-malu gak jadi nih Gak ada patahmu Membunuh aku Di saat dingin Malam itu Di belakang dong pengen denger suaranya Ada yang tau ga gini Sekali Ayo mas tar dulu Kau tikam aku Dengan cintamu Rasanya Manis Sekali Rasanya manis Sekali oh. Kau berikan Aku surga Go! juga tepuk tangan dong siapa namanya Mas bener sejati dari mana dari mana dari Semarang Semarang Makasih banyak ya udah datang ke sini tepuk tangan dong mas, buat mas ini yang tadinya malu-malu bisa nyanyi lagi Iya <laughs> ngomong-ngomong tentang kesaktianmu banyak juga sih yang ngertiin orang banyak berpikiran kalau ini lagu jorok tapi kita nggak ngambil pusing tentang itu karena di disini kesaktianmu ini adalah kesaktian cinta dari pasangannya. Jadi ngebuat pasangannya itu enggak mau lepas. Kesaktian cinta ya. Ada yang pernah ngasih kesaktian cintanya, Ci? Enggak nih kayaknya. Berarti pura-pura di sini. Oke, kalian ini juga klipnya udah keluar di www.youtube.com/winnerband. Kalian bisa langsung lihat klipnya ya. Oke, kita masih cooling down. Ini single keempat winner. Maafkan sayang buat kalian semua. disutisuan -su dulu ayo Beben Bang Beben mau ngomong ayo Ben ngomong dulu Ben pantun aja kali-aliah oh, <laughs> buah ketapi buah kedondong jangan pulang dulu dong <laughs> ikan paus ikan <laughs> aus nih ini Lomba ini kali ya, Lomba Pantun. ini Dia mau ikutan ayo bang, ikutan nggak? Pantun. Gue nggak bisa. Nggak bisa. Dari kalian ada yang bisa pantun nggak tentang winner? Oh, dadakan Nanti kita bikin ya, kita bikin nanti di Twitter kita. At winner of Apa? Oke, okay, apa? Buah kecapi capi, buah ke dong Nonton share the stage-nya winner dong. Wah. Maksa ya? Nah, sekarang juga kan ini langsung ya, langsung hangout bareng G+. Halo, kita sapa dulu dong yang ada di halo. dunia sana. Halo, halo. Ya. Ini juga, nih lagu berikut ini bakalan winner bawain. Yang tadi ditunggu-tunggu. Dan ini lagu spesial. Spesial banget karena salah satunya, salah satu lagu, salah satu ini adalah buat di album kedua winner. Jadi Alhamdulillah ya. Selama perjalanan panjang winner, selama 4 tahun, winner gak cuma main of air, on air ataupun promo radio, media, Dan majalah dan yang lainnya Tapi winner nyicil-nyicil bikin lagu Mudah-mudahan tahun ini bisa kelar Dan sudah berapa persen ya? Sudah berapa persen kita nih? 85 persen. Jadi rencananya kita mau bikin 12 lagu di album kedua Baru Ya sekitar 10 persenan berarti ya 10 persenan kelar, 10 lagu Mudah-mudahan 2 lagu lagi bisa kelar Dan tahun ini bisa launching Minta doanya dari teman-teman semua Mudah-mudahan lancar dan lebih Terima ran daripada yang album pertama. Sama lagi nih langsung aja ya. Oh. <tiny> Jangan let nobody tell you that you're not the winner sejati. Lo passando